hari ini lebih buruk lebih buruk daripada kemarin berarti celaka kalau orang yang hari ini sama dengan yang kemarin berarti merugi kalau orang yang lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada kemarin itu berarti uh, beruntung nah yang ingin saya tanyakan bu ya ada kan ada hadis yang mengatakan bahwa iman kita kan ada yazid dan lainnya ada yankus nah itu bagaimana ya bu ya agar kita uh, tetap menjadi orang yang terlalu beruntung terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. seorang uh, memang itu kan upaya jadi kalau hari ini kita ini sama dengan hari kemarin tidak ada kemajuan dong tidak ada kemajuan kalau hari ini lebih jelek hari kemarin terkutuklah orang ini ini adalah motivasi itu, hendaknya kita selalu berusaha seperti itu, kalau masalah iman, naik turunnya iman, ini babnya beda, misalnya, hari kemarin, Masya Allah semangat kita belajar, berarti kalau begitu, iman kita naik kan, wakul, ya, iman kita lagi naik, hari ini malas, berarti iman kita tuh, turun, betul, malas ibadah, tiba-tiba maksiat imanmu turun. Ya jelas imanmu turun. Di samping imanmu turun berarti hari ini kamu malun, sudah enggak baik lagi, enggak enggak lebih bagus dari hari kemarin. Enggak bertentangan masalah ini antara iman bertambah dan berkurang itu tidak ada bunganya dengan riwayat tersebut. Artinya kalau mang hari ini ternyata engkau lebih jelek dari hari kemarin, ini ada dua. Pertama kamu lebih jelek, yang kedua imanmu turun. Enggak bertentangan, itu kan motivasi agar kita selalu bersemangat setiap hari membangun hari ini harus lebih bagus hari yang kemarin, mungkin sholat kita tidak bertambah, akan tapi mungkin dermawan kita bertambah, mungkin dermawan kita tidak bertambah, mungkin santun kita bertambah, harus ada nilai plus setiap hari, itulah orang naik pangkat semakin harus harus semakin membuat pembenahan semakin baik, jadi memang iman, zidwa yangnya, zidwa yang kos, iman itu bertambah dan berkurang. Itu kan secara umum, maka di saat hari ini dirimu kok tidak lebih bagus dari yang hari yang kemarin? Atau ternyata hari ini kamu lebih jelek dari hari yang kemarin? Pertama, kamu punya gelar malun. Yang kedua, kamu punya gelar imanmu turun. Kenapa? Enggak bertentangan kan? Ya imanmu turun, selesai. Nah, <laughs> Makanya jangan sampai iman itu turun, terlalu ditingkatkan dong. Jauhi kemaksiatan. Dan ternyata ah oh, hari ini aku menemukan imanku turun. Kenapa? Aku malas ibadah. Kemudian setelah malas ibadah, ternyata aku melakukan kemasiatan istighfar biar naik lagi sehingga tetap kita punya gelar hari ini lebih bagus hari, hari dari hari yang kemarin. Inilah sampai kapan sampai kita mati. Dan memang dalam hidup ini harus ada perjuangan terus-menerus yang tidak ada hentinya untuk menggapai kemuliaan, menggapai kejayaan untuk kita disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah perjuangan yang tidak ada hentinya. Enggak boleh kita nyerah. Dan kita harus berusaha. Makanya kita perlu seperti halnya orang dalam berbisnis, dia harus ada inovasi, ide-ide berkembang tentang bisnis. Maka kebaikan pun hendaknya seperti itu. Kita harus mencari-cari apa yang bisa aku lakukan hari ini dengan ilmuku, dengan tenagaku, dengan hartaku. Kita harus membuat hal yang yang yang tambahan. Harus ada tambahan kebaikan agar kita di hadapan Allah semakin baik dan semakin mulia. Allahumma amin.